Assalamualaikum sedelun, berita malam edisi hari ini Rabu 20 Juli 2016, dibacakan Ardiansyah. Cuaca buruk, sejumlah penerbangan dibatalkan. 50 orang korban kebakaran di Nagang Raya masih mengungsi. Prancis perpanjang keadaan darurat selama 6 bulan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94.4 FM Loxmawe, Radio Lovers 94.6 FM Aceh Tenggara dan Radio Rimba Pase 90.1 FM Loxmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Udarlun akibat terjangan badai yang melanda kawasan pesisir barat selatan Aceh sejak beberapa hari terakhir. Aktivitas penerbangan dari Bandar Udara Internasional Kuala Namu Medan dan Bandara Cudnya Adin Nagan Raya menuju Simlu ikut terganggu Bahkan beberapa penerbangan terpaksa dibatalkan. Sunardi selaku petugas Wing Air mengatakan penyebab pembatalan penerbangan akibat cuaca buruk. Jika dipaksakan mereka khawatir akan terjadi hal yang tak diinginkan. Ya, membenarkan dampak dari hal ini menyebabkan banyak calon penumpang yang tidak bisa diterbangkan dan terpaksa dialihkan penerbangan ke hari yang lain serta menunggu situasi cuaca kembali normal. Dan ada juga penumpang yang membatalkan penerbangan mereka karena khawatir cuaca yang masih belum membaik. Sudah dulu sekitar 50 jiwa lebih korban kebakaran yang selama ini menempati kompleks pasar tradisional Semayam di kampung sebaja di raya Hingga Rabu ini dilaporkan masih mengungsi. Hal ini setelah 20 kedai kelontong milik mereka musnah terbakar selasa dini hari sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun seluruh harta benda termasuk barang dagangan milik puluhan pedagang rata dengan tanah karena tidak bisa diselamatkan saat kejadian. Tak hanya itu sebanyak tiga unit sepeda motor milik pedagang yang berada di lokasi juga tidak luput dari jilatan api. Total kerugian dalam musibah ini ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah lebih. Camat Darul Makmur Said Maretzuki mengatakan sebagian pedagang yang mengungsi tersebut saat ini juga mengungsi ke rumah sanak saudara yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Sudarlun Majelis Nasional Perancis telah memutuskan untuk memperpanjang keadaan darurat di negara tersebut selama enam bulan ke depan. Keputusan ini diambil setelah serangan truk di Nice minggu lalu yang merenggut korban jiwa 84 orang dan melukai sejumlah besar lainnya. Kondisi darurat mulai diberlakukan setelah serangan teror di Paris pada November tahun lalu yang menewaskan 130 orang. Perdana Menteri Manuel Valls mengatakan Prancis perlu mengantisipasi terjadinya kembali serangan mematikan meskipun ada tindakan pencegahan dari pemerintah. Dalam pidatonya di Majelis Nasional, Valls mengatakan Perancis perlu belajar untuk hidup dengan ancaman. Perpanjangan kondisi darurat disetujui Rabu pagi dan diberlakukan hingga akhir Januari 2017. Hal ini merupakan perpanjangan keempat yang diajukan Parlemen Prancis dan keputusan ini harus disetujui oleh Senat. Sudah dilun hasil keputusan final Sidang Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag menyatakan Indonesia bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan hambrat yang terjadi pada tahun 1965 hingga 1966 Ketua Hakim IPT 1965 Zak Yakub mengatakan tindakan pembunuhan masal dan semua tindak pidana tidak bermoral pada peristiwa 1965 dan sesudahnya dan kegagalan untuk mencegahnya atau menindak pelakunya berlangsung sepenuhnya di bawah tanggung negara Indonesia Sepuluh kejahatan hambrat itu adalah pembunuhan massal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain hingga genosida. Sidang Pengadilan Rakyat Internasional IPT 1965 berlangsung pada 10 hingga 13 November 2015 lalu. Di haddapan dua hakim internasional sebanyak 10 orang telah menjadi saksi untuk mengungkap kebenaran terhadap apa yang terjadi Pasca tragedi 1965 Anda sedang mendengarkan berita utama serrang FF Sudarluun setidanya 65.000 orang telah ditangkap dan dipecat dari pekerjaannya oleh pemerintah Turki, menyusul upaya kudeta yang gagal minggu lalu. Pembersihan terhadap orang-orang yang dianggap tidak loyal kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan kemarin telah meluas kepada guru dan dekan universitas dan media. Pemerintah Turki menuding orang-orang tersebut terkait dengan ulama Turki yang saat ini tinggal di Amerika, Fethullah Gulen, yang telah membantah sebagai otak di balik kudeta. Perdana Menteri Binali Yildirim mengklaim Gulen memimpin organisasi teroris. Saat ini Turki mendesak Amerika untuk mengekstradisi Gulen. Dalam pembicaraan telepon antara Presiden Erdogan dan Presiden Barack Obama kemarin, Erdogan disebut Gedung Putih telah menyampaikan langsung permintaan tersebut. Seularun dampak cuaca tidak kondusif di kawasan pantai barat Aceh hingga Kepulauan Sembulu sejak beberapa hari ini. Selain menyebabkan ratusan penumpang terlantar dari kedua jalur penyeberangan di Semelu maupun Aceh Selatan, arus barang juga mengalami dampak tidak beroperasinya kapal laut di kawasan ini. Terdapat sekitar 40 kendaraan truk yang membawa berbagai macam muatan tampak masih terparkir di kompleks pelabuhan. Para sopir truk kepada Serambi mengatakan hanya bisa pasrah dengan kondisi cuaca. Muhammad sopir truk yang mengaku dari Sigli Pidi mengatakan... Saat ini telah membongkar muatannya mencapai 70 ton lantaran telah membusuk di dalam truk dikatakannya juga para awak truk sangat memahami dengan kondisi cuaca saat ini yang tidak kondusif pihaknya berharap cuaca bisa cepat kembali normal dan arus barang pun kembali normal Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaiskian berita malam edisi Rabu 20 Juli 2016